Innal hamdalillah nahmaduhu nastainuhu wa nastaghfiruh wa laa'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah wa quulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa ma yutu illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'an fa Haji Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Kau muslimin dan muslimat para hadirin di Masjid Al-Hasanah Rahimani wa Rahimakumullah Dan juga segenap kaum muslimin para pendengar radio muslim Baik yang berada di Indonesia Ataupun berada di luar negeri Rahimani wa Rahimakumullah Dan juga Rekan-rekan dan saudara-saudara kaum muslimin Para pendengar Radio Majas Di Komplek Pondok Pesantren Jamilur Rahman Dan sekitarnya Baik yang berada di Kampung Sawo Kertopaten, Sampangan, Sakaran dan yang lain-lain Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita kembali pada majelis kita Yaitu majelis Kira'ah ala kitab riyadus salihin membaca kitab riyadus salihin di mana kitab riyadus salihin adalah kumpulan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tema-tema tertentu yang telah diurutkan oleh al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala dan kita merasakan secara pribadi dan mungkin juga antum semuanya, anda semuanya, bagaimana manfaat yang dirasakan apabila kita sering mentelaah kitab Tariyatul uh, Salihin ini, karena tidak lain adalah kumpulan dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bersyukur karena kita Uh, di, dengan majelis ini mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khairukum mantahal al Quran wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Quran dan juga mengajarkannya, yaitu dengan membaca ayat-ayat yang dicantumkan oleh penulis pada kitab ini dengan membacanya, mentelaahnya dan mempelajari makna yang ada di dalamnya dan berusaha mengamalkannya. Demikian juga kita mudah-mudahan termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa kama sami'aha. Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang-orang yang telah mendengar perkataanku. Kemudian dia berusaha untuk memahaminya dan menyampaikan sebagaimana dia mendapatkannya. Demikian maka kita harus senantiasa bersyukur karena di majelis-majelis yang semacam inilah kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab ke-24 yaitu Babul Wasiyah bin Nisa, bab tentang berwasiat kebaikan atau wasiat untuk berbuat baik kepada kaum kaum wanita. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hadis ke-273 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim Beliau bersabda istausu bin nisa'i khaira. Ya, terimalah wasiatku pesanku yaitu untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu diciptakan dari dila. Dila itu adalah apa? Tulang rusuk. Wa inna aqwaja fi dila'i a'la dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling paling atas. Fa'in dah habatu ki muhkasar dah. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan tulang tersebut, karena memang dasarnya tulang itu bengkok. Kalau kita berusaha untuk meluruskannya dengan paksa, kita ingin tulang itu jadi lurus, ya, maka konsekuensinya kita akan mematahkannya. Ya, kita akan mematahkannya artinya apa secara tabiat wanita diciptakan oleh Allah subhanahuwataala dengan memiliki awaj yaitu sifat yang kurang lurus akan tetapi sifat kurang lurusnya ini apabila kita paksa wanita tersebut untuk jadi lurus terus demikian maka tidak akan bisa nah, kita harus bersabar menghadapi kekurangan yang ada pada e, kaum wanita ini adalah sifat secara umum. Ya. Ini terlepas dari bahwasannya di sana ada kaum wanita yang juga jauh lebih utama dibandingkan siapa? Dibandingkan kaum kaum pria. Tapi kalau kita tidak menerima kondisi wanita seperti itu, kita inginnya lurus si wanita tersebut, maka kita tidak akan betah dengan wanita tersebut. Akhirnya kita patahkan. Apa artinya kita patahkan? Kita talak. Ya, makanya dalam riwayat yang lain, wakasruha tolakuha. Dan mematahkannya adalah dengan cara mentalaknya. Jadi kalau kita tidak sabar dengan kekurangan yang ada pada diri wanita dari sifat-sifat mereka, maka seorang itu akan cenderung gampang mentalak wanita tersebut maka bagaimana kita bersabar kita bersabar menghadapi kekurangan yang ada pada pasangan kita ya seorang suami bersabar pada kekurangan yang ada pada wanita karena dirinya juga tidak lepas dari kekurangan kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa entarok tahulam yazal a wajah fustausubin nisa tapi kalau kamu biarkan dia akan tetap memiliki kebengkokan fastausu bin nisa maka berbuat baiklah kepada wanita. Kemudian dalam riwayat eh, sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan al-maratu qaddila ya. wanita itu seperti tulang rusuk in aqamtaha kasartaha kalau kamu berusaha luruskan maka berarti kamu akan mematahkannya wa in istamta'a biha istamta'a fiha wa fiha awaj kalau kamu biarkan kamu gunakan tulang rusuk yang bengkok tersebut kamu akan bisa manfaatkan meskipun dia bengkok ya. dalam riwayat yang muslim kemarin sudah kita sampaikan juga bahasanya Rasulullah SAW bersabda innal mara'ata khuliqat min dila lan tastaqima ala lan tastima lan tastaqima laka ala tariqatin bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya lan tastaqima laka ala tariqatin dia tidak akan lurus ya, dengan satu uh, satu kondisi ya fa innas fa inis fa inistamta'ta awaj kalau engkau mau bersenang-senang dengan wanita tersebut, kamu bisa bersenang-senang meskipun dia tetap mengandung kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimuha fa syartaha wa kasruha talaquha. Kalau kamu berusaha meluruskannya, maka resikonya kamu akan mematahkannya dan mematahkannya artinya adalah mentalaaknya. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya awal penciptaan wanita adalah dari tulang tulang rusuk yaitu bahwasanya Hawa ibunda kita ya, ibunda manusia dan dia adalah wanita pertama dan laki-laki yang pertama adalah Adam alaihi salat alaihi salam ya maka e, Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihi salatu wassalam ya e, disebutkan oleh al-Imam Sahabiyun Jadil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Dan tidak ada seorang pun Dari kalangan sahabat Yang mengingkari pendapat Ibn Abbas Yaitu bahawasanya Hawa ya, Ibunda Hawa Diciptakan dari tulang rusuk Kirinya Adam ya, Tulang rusuk kirinya Adam Sedangkan anak keturunan Hawa Yaitu kaum wanita Maka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua al-maratu qaddila. Ya, wanita itu seperti tulang rusuk. Ini bengkok. Jadi Adam memiliki istri Hawa. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Ya, itu diciptakan dari itu. Kita enggak usah heran dan tidak usah apa tidak usah uh, uh, Menentang dan mengingkari Karena memang itu semuanya adalah Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Karena manusia itu ada empat macam ya, Dan ini terserah Allah subhanahu wa ta'ala Manusia itu ada yang Diciptakan berasal dari bapak dan ibu Seperti nasib kita ini ya, Kondisi kita ini Nah semuanya ini yang hadir di sini adalah Memiliki bapak dan dan ibu Kemudian yang kedua adalah yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Ya, siapa? Ee, Adam alaihi assalam. Itu Nabi Adam alaihi assalam. Dan ini e, jelas sekali diterangkan di dalam Al-Quran. bahwasanya Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya Adam adalah memiliki bapak dan dan ibu ini adalah pendapat yang sangat nyeleneh dan tidak ada satupun dari ahli tafsir yang mengatakan seperti itu baik zaman dulu ataupun zaman sekarang ya, ada orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat nyeleneh semacam itu ya, dan kalau tidak salah bukunya beredar ya e, bukunya itu kalau tidak salah revolusi mental begitu revolusi mental mengungkap e, mengungkap atau menyingkap misteri kelahiran Isa ya, ini kalau tidak salah dipromosikan di beberapa media dan saya harap kita nggak perlu membaca seperti itu, walaupun dia berdalilkan dengan Al-Quran, tapi dia menafsirkan saklembu ya. telidiwi. Jadi tidak perlu uh, membaca buku-buku semacam ini, bukan revolusi mental, yang malah merusak merusak mental kita. Nah, untuk mindali, mindalik yang dia katakan akhirnya bahwasanya Adam itu adalah diciptakan dari bapak dan ibu. Ya. Siapa bapak ibunya Adam? Adalah makhluk yang membuat kerusakan Di muka bumi ya, Yang dibantah oleh Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Maka dibantah oleh Bukan dibantah ya Ditanggapi oleh malaikat bahwasanya dulu di muka bumi Ada apa makhluk yang merusak Nah itu adalah Bapak ibunya Adam Ini menurut orang ini ya, Kemudian pada akhir ke, uh, Buku itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi assalatu Wassalam Yang dia itu adalah termasuk jenis manusia yang ketiga Yaitu yang lahir tanpa apa? Tanpa bapak ya. Jenis yang lahir tanpa bapak Sementara hawa adalah lahir tanpa Atau ada tanpa ibu ya. Jadi empat ya Dengan bapak ibu, tanpa bapak ibu Dengan bapak saja, yaitu Adam Dan dengan ibu, ibu saja Yaitu apa? Uh, Isa bin Maryam dikatakan Nabi Isa itu adalah uh, dia ber, ber apa namanya berhujjah dengan dua ayat inti yaitu surat uh, Al Hujurat dan surat Al Insan ayat dua ya. uh, intinya bahwasanya mengatakan Maryam itu atau Isa bin Maryam itu adalah hasil perkosaan yang dialami oleh Maryam. Ya hasil perkosaan yang dialami oleh Maryam. Meskipun Maryam tidak sadar. Ya, dia katakan perkosaan itu bukan zina. Jadi, secara tidak langsung, dia katakan adalah Nabi Isa adalah anak hasil perkosaan. Ya, anak hasil perkosaan. Kalau itu disebut anak hasil zina, betul atau tidak? Zina, iya. Perkosaan itu adalah zina bagi yang melakukannya. ya Adapun yang diperkosa ya itu belum tentu dihukumi zina. Jadi yani mazni bahasa Arabnya ya mirip-mirip lah begitu ya. Cuma bapaknya itu memperkosa berarti dia Nabi Isa adalah anak menurut dia adalah anak zina. Anaknya siapa? Anak orang yang tidak diketahui kata dia karena saya tidak menghadiri peristiwa itu. Kalau ya, memang tidak bisa menghadiri peristiwa itu kenapa bicara? Ya kan kalau memang tidak bisa menghadiri kenapa bicara dia harus datangkan saksi. Ya harus datangkan saksi untuk menuduh semacam semacam itu ala qulihal kembali kita kepada e, penciptaan Adam alaihi assalatu wassalam dan juga penciptaan Hawa. Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang kiri Sementara anak keturunan Hawa, yaitu Ban, Banatu Adam, anak perempuan-perempuan Bani Adam, itu diciptakan dengan bapak dan dengan ibu, tapi mereka tetap memiliki apa sifat seperti neneknya, ya, seperti ibunya, yaitu apa memiliki awaj, memiliki kebengkokan yang kita ini harus kalau mendapatkan kebengkokan pada pasangan kita, anak putri kita, ibu kita, saudari kita ya dibenahi dengan apa? Dengan pelan, ya. Dan dengan kesabaran. Kita harus siap menerima kekurangan yang ada pada wanita-wanita di sekeliling kita, terutama istri. Karena kalau tidak siap, maka sedikit-sedikit akan apa? Talak. Kita inginnya lurus, padahal nggak bisa. Cara meluruskannya gimana? Dah, dibuang saja ini. Daripada melihat bengkok saja. Nah, ini namanya talak. Ya. Demikian. Kemudian eh, hadis yang selanjutnya kita akan lanjutkan karena eh, atau faedah dari hadis ini ya. Faedah dari hadis ini eh, disebutkan oleh Syekh Salim bin It Al-Hilali perkataan tentang eh, apa namanya? Tentang penciptaan Hawa. Beliau mengatakan Syekh Salim bin It Al-Hilali Ilam anna alladhi hatta alayhi al-mufassirun wa shurahul hadith ketahuilah bahwasanya uh, pendapat yang di lalu yang dipegang oleh orang-orang atau para ulama ahli tafsir dan para ulama pensyarah hadith anna hawa khuliqat min al-dhila al-aisar li adam alaihi salatu wa salam jadi bahwasanya hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam yang kiri. Ya. Kemudian kata Syekh Salim bin Itaahilalih, wahwa qaulu bni Abbasin radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah pendapatnya Sahabat ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Walanaklamu mohalifan luhu. Dan kami tidak tahu ada seorang pun dari kalangan Sahabat tidak pernah kami temukan dalam riwayat-riwayat ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihi pendapat Ibn Abbas. Ya, berarti pendapat ini tidak diingkari oleh sahabat yang yang lainnya. Waktu wakti istadzallah ahlu al ilm ala ya. dalika bidadal hadis dan para ulama mengambil dalil tentang penciptaan ini. Yaitu bahawasannya Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dengan hadis ini. Hadis yang muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Juga, wa bi Wabiqawlihi Ta'ala. Juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1. Yang berbunyi, Ya ayuhanna sutaku rabbakum wahai manusia. Takutlah kalian kepada Rabb kalian alladhi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa wa khalaqa minha zawjaha yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu siapa Adam alaihi salatu wassalam wa khalaqa minha zawjaha dan telah menciptakan dari jiwa tadi pasangannya yaitu siapa Hawa, ya. Maka Allah menciptakan Adam, kemudian Hawa diciptakan dari dari Adam. Waman zaama annal kalama fil hadis ala sabilit tasbihi wa tamsil dan siapa saja yang me menganggap bahawa pembicaraan dalam hadis itu adalah hanya sekadar tashbih atau tamsil. Penyerupaan itu wanita itu seperti tulang rusuk Hawa juga seperti tulang rusuk ya. Kalau orang yang berpendapat seperti itu ya, Tidak meyakini bahwasannya Hawa diciptakan betul-betul dari tulang rusuk Fakat khalafasabilal muhaqqikin Maka orang yang berpendapat ini telah menyelisihi pendapat ulama-ulama yang telah meneliti tentang kebenaran hadis ini dan juga pendapat pendapat ini. Fa'initaka'a ala riwayatis saniyah. Kalau memang dia itu berpegang pada hadis yang kedua. Almar atu kaddila. Wanita itu seperti. Berarti kan seperti permisalannya. Wanita itu seperti tulang Rusuk. Maka kata beliau, 'la nukir ru'ayna Maka kita katakan bahwasannya pendapat dia tetap tidak kuat. 'La nukir ru'ayna hubidalik' artinya tidak kita sejukkan matanya dengan pendapatnya. Itu artinya apa? Ya, ini pendapat dia adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Kenapa? 'li an nahadihir riwayah la tuhuliful hadith'. Karena riwayat yang kedua ini tidak menyelisihi hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah yang muttafaqun alai sama istausu binisai khairon fa innal mar'ata khuliqat min dila wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, sementara hadis yang kedua adalah al maratu kadila wanita itu seperti tulang rusuk maka dikatakan di sini hadis yang kedua itu tidak menyelisih hadis yang pertama Bal yustafadu minha nuktatun atau nuktatut tesbihi. Bahkan yang bisa kita ambil adalah kemiripan. Artinya apa? Wa anna ha mithlu. Bahwasanya wanita itu selain dia diciptakan dari dila, dari tulang rusuk, dia juga memiliki kebengkokan seperti tulang rusuk. Likawni asliha minhu Karena hawa itu aslinya adalah dari tulang rusuk Jadi sesuatu itu memiliki ya, Memiliki unsur kesamaan dari sumber penciptaannya Makanya syaitan ya, Syaitan itu diciptakan apa? Iblis diciptakan dari apa? Api Apa sifat api? Panas, membara, berkobar Kubar. Jadi sifatnya iblis itu seperti itu Gampang panas hmm? Gampang panas Ya, Tobiatnya iblis itu beda dengan tobiatnya siapa? Manusia Yang sering saya terangkan di taklim kita di syuhada Makanya kalau ada iblis ganggu kita kok malah disajeni Bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak bisa Kalau manusia ganggu Kemudian manusia marah sama kita. Kemudian kita sajeni. Kasih merah-merah, warna merah, ya, warna biru, warna hijau yang bawa parang misalnya. Itu diem enggak? Diem. Ya, kita sajeni dengan apa? Udah lah, enggak usah marahlah ini ada sedikit warna merah. Ya, sedikit warna biru, ya, sedikit warna. Hijau, ya. ini sedikit parang buat jenengan Abi, 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu sama apa? Seribu rupiah <tuk> Diam dia Ya tapi besok jangan ulangi lagi ya Yang mana yang gak diulangi pak? <tuk> yang itu kamu macam-macam Kalau yang ini ulangi gak apa-apa <tuk> Yang nyajani saya ulangi saja gak apa-apa Jadi dia itu kemarahannya bisa redam ketika dia apa? di berbuat baik itu musuh-musuh dari kalangan manusia. Orang yang punya masalah dengan kita itu masalah bisa ya walaupun tidak 100% mungkin ya bisa meredup apabila kita bisa berbuat baik kepada dia. Tapi karena setan itu memiliki jiwa dan sifat yang berbeda karena dia sifatnya diciptakan dari apa? Karena dia diciptakan dari api, maka memiliki sifat yang api. Walaupun disajeni, ya tetap malah ngelama, ngelama itu uh, ngelama itu menindas. Ada api besar malah, eh kasih uang brul gitu kan, Masih. lagi lagi lagi, tambah lagi satu miliar. Oh saya saya gede malah. Ya, artinya apa? Ada iblis, ada setan ganggu kita. Sebagian kaum muslimin sajini kembang tujuh rupa, bubur abang putih. Apa lagi? Ya, e, ini pisang. Ya, pisang. Sampai lucu-lucu, ya, sampai di daerah Jawa Timur itu ada yang acara namanya Tanin apa Panin apa apa saya lupa itu. Jadi menjelang Ramadan atau selama bulan Ramadan itu kepercayaan masyarakat, sebagian masyarakat itu di sebagian tempat di Jawa Timur, ya itu memiliki adat yang saya yakin dan kita yakin itu asalnya adalah dari kepercayaan animisme. Ini bahwasannya rah nenek moyang itu masih apa, masih berada di e, bumi ini dan hidup bersama dengan kita bisa memberikan pengaruh, menyakiti, memberikan kesembuhan. Terima kita lanjutkan ya. Jadi apa di Jawa Timur itu kalau di bulan Ramadhan ya di bulan Ramadhan itu dari awal mereka menyediakan satu piring, kemudian disediakan e, pisang, pisang satu satu efek begitu, kemudian di situ ada segelas kopi, kemudian ada rokoknya. Ya, ada yang dari Jawa Timur, betul di sini. Di daerah, sebagian daerah Tuban atau mana begitu. Nah, Diun atau Tuban saya. Sebagian ada yang melakukan begitu. Nah suatu saat itu ada seorang istri. Suaminya sudah mulai faham tapi ngeleweh begitu. Ngeleweh itu suka menggoda. Jadi istrinya itu tetap ngasih itu. apa Sajen begitu ya. Sajen isinya itu. Wedang kopi sama apa pisang dan yang lainnya. Lah, suatu hari istrinya lewat itu lihat kopinya kelong habis. Marah dia. Ini siapa ini yang minum? Kata saya istri. Kata si kamu ya mas katanya menuduh si suaminya. Apa kata suaminya? Loh, itu tadi mbahnya pulang minum kopi itu katanya. Mbahnya pulang minum Minum kopi. Kes kata si istri, tidak mungkin, tidak ya, mungkin bisa. Pasti kamu mbahnya sudah mati, kok minum minum kopi. Jadi mereka sudah yakin mbahnya itu sudah enggak bisa minum kopi. Tapi yo tetap saja di sajini di Kopeni itu. Ya, subhanallah. Alah kulihat. Jadi terkadang kita ini hanya sebagian kaum muslimin dan muslimat melakukan sebagian. Uh, kegiatan itu meng melu-melu Melu-melu ya, itu apa? Jadi malaya milu-melu-melu Apa itu malaya milu? Hah? Yes, condong-condongan itu Roboh-roboh Gedang, yes, meng melu-melu begitu Ikut, ikut-ikutan ya. Mbahnya lakukan begini Ya kita melakukan begini Nanti nenek moyangnya melakukan demikian Ya melakukan demikian Walaupun sudah yakin tidak mungkin itu ada ya Walaupun mungkin seperti itu Dan sebagian mereka juga tetap, tetap yakin demikian Allah kulihal Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kaum muslimin Allahumma amin Nah maksudnya bagaimana kita kukup pembicaraan sampai itu jadi syaitan itu tobiatnya, karena dia diciptakan dari api, tobiatnya itu beda dengan manusia. Kalau kita ingin menundukkan syaitan, itu bukan dengan cara memberi apa? Sajen. Gak akan bisa. Hadiah itu hanya bisa menundukkan musuh kita dari kalangan mana? Bani Adang. Karena sifat mereka begitu. Tapi kalau hadiah ini kita berikan kepada musuh kita dari kalangan syaitan, malah ngelamak. Semakin apa? Semakin gede. Wa annahu kana rijalu minal jinni ya'udhuna birijali minal insi fazaduhum rohaqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan adalah sekelompok dari kalangan manusia berlindung DP-DP. Merendahkan diri. Nyembah-nyembah. ya, Dengan sekelompok dari kalangan jin. Fazaduhum rohaka. Kata ahli tafsir. Maka bertambahlah dosa mereka. Satu. Dan yang kedua bertambahlah kesombongan mereka. Dosanya Bani Adam dan juga jin yang disembah dan rido. Dan juga doa, bertambahlah kesombongan jin. Jadi semakin disajeni. Itu semakin apa? Sombong yang akan bisa menyelesaikan. Ini tabiat. Nah, wanita itu diciptakan dari apa? Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang bengkok bentuknya, maka dia pun memiliki sifat seperti tulang tulang rusuk. Maka hadis ini tidak bertentangan sama sama sekali. Naam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Salim bin Ith Ahlilali dan ini penting untuk kita sampaikan karena itu tadi kadang muncul perkataan orang-orang yang apa yang uh, nyeleneh kemudian mengingkari hadis hadis ini dengan akal dia ya. dia mengat, uh, Syekh Salim mengatakan wa man tasabbata bi anna hadha mawjudun fil faslitsani min sifri takwin fit tawrah Adapun orang yang merasa ganjil ya bahwasanya ini pendapat khawa diciptakan dari tulang rusuk itu kok mirip dengan pendapat Taurat pada bab penciptaan fasal sani. Berarti kita ikut-ikutan orang orang Nasrani, orang Bani Israel. kok melu-melu pendapatte wong Yahudi. Ikut-ikutan pendapatnya orang Yahudi, ikut-ikutan pendapatnya orang Nasrani. Maka kita jawab, kata Syekh Salim, "Fajawabuhu anna hadha la yamna an yakuna fi Taurat wal Injil umurun sahihatun lam yasilha at-tahrif." Kata Syekh, "Mungkin saja tidak ada halangan sama sekali di dalam kitab Taurat di dalam kitab Injil masih ada perkara-perkara yang belum berubah dan belum mengalami apa? perubahan. Belum dirubah-rubah. Itu memungkinkan sekali. Wa min ajli dzalika, oleh karena itulah kata Syekh Salim, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena di dalam Injil dan Taurat itu masih ada perkara-perkara yang mungkin tidak kena pemalsuan, maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bi adami tasdiqi ahlil kitab untuk tidak 100% membenarkan berita ahlul kitab. Illa an yuwafiqa amron sahiha. Kecuali apabila sesuai dengan perkara yang sahih Di dalam agama kita Tidak boleh membenarkan 100% Setiap ada berita, wah ini benar Setiap ada berita, langsung share Setiap ada berita, copas ya, Copas Copas apa kopas gitu ya copy paste, cp-cp Begitu -cp, ya afan zat kopas afan ya kopas kopas jadi setiap berita cepat-cepat dikopas ya ini e, kalau kabar itu berasal dari Bani Israel, tidak boleh kita benarkan seratus persen seratus persen langsung kecuali kalau sama dengan syariat kita au tadzibihim atau juga jangan didustakan 100% fi ma bihi apa saja yang mereka beritakan jangan langsung kita tolak illa an yukhalifa amran sahihan fi sharina oh bertentangan dengan perkara yang sahih hadis yang sahih dalam ajaran kita fatadabbar wala takun minal ghafilin wala taltafit li tawilil jahilin maka renungkan baik-baik hal ini jangan kita menjadi orang-orang yang ghafil lalai dan jangan pula kita untuk uh, kita tertarik dengan penakwilan orang-orang yang tidak tidak faham. Jadi tentang berita itu kok mirip dengan injil, berita itu kok mirip dengan Taurat, itu tidak ada masalah kalau memang ada keterangan di Syariat kita. Karena memang akbar bani Israel, akbar bani Israel itu apa? Berita atau Israeliat ya, yang terkenal dengan apa? Isra'iliyat itu ada tiga kelompok ya. Isra'iliyat yaitu eh, Akhbar eh, Al-umam Al-Maudiyah Min Bani Israel Kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu Dari kalangan Bani Israel ya. Itu terbagi menjadi tiga kelompok Yang kelompok pertama Itu adalah kelompok yang eh, Disetujui oleh syariat kita ya kabar-kabar yang ada keterangannya, kebenarannya dalam syariat kita. Ya, ini. Maka fa syar'u man qablana syar'un lana. Kalau yang semacam ini maka syariat eh, yang ada di umat sebelumnya dan itu ada keterangannya dalam syariat Islam itu juga syariat kita. Ya. Syariat yang ada keterangannya dalam syariat kita dalam syariat terdahulu dan cocok sesuai keterangannya dengan syariat kita itu adalah syariat kita. Fasharu mangkob lana, sharun lana. Itu yang terkenal dengan perkataan ulama. Kemudian yang ke, jenis yang kedua adalah kabar-kabar isra'iliyat yang ditolak oleh Islam. Ya, yang ditolak oleh siapa? Agama Islam. Fadhalai sa sharun lana. Ini bukan syarat bagi kita. Karena kita harus menolak. Jadi ada yang disetujui oleh syariat Islam, kita terima. Ada yang ditolak oleh syariat Islam, kita tolak. Nah jenis yang ketiga bagaimana? Yang belum ada tasdik atau takdib dari syariat kita. Ini kabar itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada pembenaran dari syariat kita, tidak juga disalahkan oleh Syariat kita. Bagaimana sikap kita? La tu sodi kuhu, wala tu Maka kita jangan membenarkan 100% dan juga jangan mendustakan 100% persen. Ya, ini mungkin kita adalah boleh menceritakan dalam rangka mengambil apa faidah. Ya, dalam rangka mengambil faidah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadithu an bin Bani Israel wala haraj. Silahkan cerita tentang Bani Israel dan tidak ada. Uh, jangan ke, tidak ada dosa ini ini perkara-perkara yang tidak ada e, keterangan dalam syariat kita ya misalnya kisah kalau dulu Nabi Musa alaihi salam misalnya e, dulu nikah apa e, maharnya maharnya pernikahan Nabi Musa apa menggembala kambing berapa tahun 8 tahun. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Musa jadi berapa? 10 tahun. Ya. Nabi Musa menikah dengan yang mana? Yang tua atau yang muda? Yang muda ya. Menurut yang roj rojih itu memilih yang yang muda. Jadi adiknya. Nikah dengan siapa? Dengan adiknya. Jadi gak apa-apa untuk menikah dengan memilih yang lebih muda. <laughs> Dan sebagian ulama juga mengatakan boleh kalau begitu menikah dengan mahar jasa. Sebagaimana Nabi Musa juga membayar mahar dengan apa jasa gembala kambing Jadi misalnya antum ingin nikah ya, dengan seorang perempuan ya, Tidak punya uang Maka katakan saja pada calon mertua Saya siap misalnya maharnya mijeti selama 8 tahun <guruh> ya, Kemudian nyuci piring karena mertuanya punya warung makan misalnya gitu. Saya siap jadi tenaga nyuci piring Misalnya begitu Baala kuli hal diceritakan setelah menikah maka dikatakan oleh Nabi su'ayb saat itu ya eh, dikatakan bahasanya ini kambing-kambing milik saya silakan gembalakan warnanya semuanya putih kalau nanti muncul dari kambing ini warnanya hitam boleh untuk kamu diceritakan begitu ya bagaimana maka Nabi Musa alaihissalam berusaha ini kisah termasuk kisah-kisah yang diceritakan dari Isra Israiliyat. Maka diriwayatkan di situ Nabi Musa berusaha bagaimana kambingnya berubah menjadi warna hitam. Caranya bagaimana? Kambing itu kan makan butuh minum ya. Dia biginkan tempat minum Nabi Musa penuhi dengan air, kemudian dia ambilkan daun-daun yang berwarna totol-totol. Kemudian direndamkan di air. Jadi apa? Setiap kambing itu apa? Minum. Dia akan menyaksikan apa? Total-total Semua kambing itu ketika minum menyaksikan total-total Total-total Tiap hari Akhirnya pada tahun itu tidaklah keluar Anak kambing kecuali Warnanya berbeda dengan induknya Dan semuanya milik Nabi Musa Apa faedah yang bisa kita ambil? Kalau anda ingin Anak anda total-total Sugui istri Anda, macan totol. Artinya apa? Kalau Anda ingin anak Anda itu jadi jelek, Sugui istri Anda yang sedang hamil dengan kejelekan. Tapi kalau Anda ingin istri Anda melahirkan anak yang baik, Apa yang disuguhkan? Suruh nyawang wajah bapaknya ini Orang soleh ini Masya Allah ya, kan? Suruh baca Quran ya. Kemudian suruh sholat Tahajud Kemudian bisikan-bisikan yang baik Ini Masya Allah pengaruhnya sangat luar Biasa, baik ketika bayi itu dalam kandungan ataupun setelah keluar dari kandungan diperdengarkan dengan kebaikan, diperlihatkan perkara-perkara yang baik. Uh, pengaruhnya sangat luar. Biasa, jangan sampai anak kita jadi apa? Total, total. Ini faedah. Bani Israel, ini kisah Israel, ya, tapi ada apa? Faedahnya. Kalau tidak salah kisahnya di tafsir uh, surat. Al-Qasas atau apa Ini kisah sudah lama sekali saya Saya baca Wallahu ta'ala a'lam bisawab Demikian yang bisa saya sampaikan Ini yang telah disampaikan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali Kaitannya dengan penciptaan hawa Dari tulang rusuk Wallahu ta'ala a'lam bisawab saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya dan juga kaum muslimin dimanapun anda berada dan para hadirin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anda. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.